Bitra bisnis salah satu produk pangan Indonesia, yaitu Indomie, tersandung masalah regulasi keamanan pangan Taiwan sehingga harus ditik dari peredaran di negara itu. Di sisi lain, Kwi Kian mengindikasikan, kasus yang dialami Indomie lebih mengarah pada perang dagang lantaran produk Indomie Indonesia ternyata uh, lebih murah dibandingkan produk sejenis yang dibuat oleh industri di Taiwan. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita temui Kwi Kian Pak Quick, jika memang kasus Indomie ini perang dagang, lantas mengapa pemerintah Taiwan lebih memilih melakukan penarikan produk dibanding menggunakan mekanisme lain yang telah diatur oleh WTO? Ya, karena lebih cepat. Lebih cepat begitu kan terus stop. Oh, ya. Nah, Pak Quick, jika ini memang perang dagang, bukankah pemerintah kita juga bisa melakukan counter, Pak? Oh iya, tapi kan lagi-lagi untuk melakukan counter itu kan yang meng-counter harus kan si pemerintah. Nah, pemerintah bagaimana mau meng-counter Gincuk-gincuk, misalnya seperti marah gitu kan, marah terhadap Belanda urusan waktu menggagalkan ini RMS kalau pengadilan. Nah sekarang ada satu urusan satu faktor yang sangat mendasar yang sangat fundamental, yaitu dalam hubungan antar negara kan berlaku yang dinamakan asas restitusiitas. Sekarang orang Indonesia yang mau ke Belanda ke Skandinavia negara-negara enam yang tergabung itu kan sulitnya setengah mati mintanya visa menunggu lama, kalau yang diisi tebal, dan, waduh. tapi mereka datang ke sini tanpa visa. Visa on-ride right itu kan lucu. Nah, kalau kalau pemerintah seperti itu, mau bertindak apa terhadap luar negeri? Tapi Pak Wik, bukankah kebijakan visa itu memang dibuat untuk mendatangkan lebih banyak turis ke dalam negeri? Ya, makanya. Nah, kalau kere, ya enggak bisa apa-apa. Mau apa? Ya, bisanya cuma tergantung pada wisatawan asing, mengirim tenaga kerja, kuli-kuli gitu kan. Nah, oleh karena itu, yang tanyakan uh, ke, apa bisa tindakan balasan, ya bisa, tapi tidak punya kekuatan. Baik, Pak Quick, dari visi Bapak, kontrasi apa yang idealnya bisa dilakukan pemerintah atas kasus Indomie ini? Oh, ya, ya, mesti berani rugi. Ya, mengatakan oke, okay, Anda mengatakan demikian, ya beberapa produk Anda seudek-udek. Ada saja celahnya kalau mau cari perkara. Tapi bukankah produk Taiwan yang masuk ke Indonesia rata-rata produk teknologi tinggi yang memang kita butuhkan Pak Quick? Iya, itu ya cari alasan lah. Atau kalau kalau perlu enggak usah alasan. Kalau perlu mengatakan Anda enggak masuk akal kok. Ya eh, sudah, saya hantam itu. Demikian Quick Yan saya Dinda Natasha.